نا حوله إلى المسير وقص الله بما ركن حوله لنوره من آياتنا إنahu وصمي الظير. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ Allah bil kita bila tuhfsi dunna bil arudi marotain, bila tuhfsi dunna bil arudi marotain, ni walat alun naulu anga kabirah, faizah jawa du وَعَلُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ الْمَفْعُولِ ثُمَّ رَدَدْنَا إِلَيْكُم مَّكْرُهُمْ تَضَرُّعًا سُمَّرُ دُنَّا لَكُمُ الرُّكَّارُ تَعَلَّيهِمْ وَأَمْدَدُنَّا كُمْ بِأَمْوَالِهِمْ بَنِينَ وَأَمْدَدُنَّا كُمْ بِأَمْوَالِهِمْ بَنِينَ وَجَعَنَّا كُمْ أَكْفَرَنَا فِي رَأْوٍ إِنَّا زَاتُمْ إِنَّا زَاتُمْ لِأَفُوسِكُمْ فَإِنَّا زَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَادُ الْأَخْرَى دَلِي يَسُ wujuhakum waliyadkhulul masjid waliyadkhulul masjid kama dakhuluhu awwal marrah wal yadmiru ma alaw wa ma alaw dathvira صدق الله artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidullah Aqsa Yang telah kami berkahih sekelilingnya Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami Sungguhnya dia mah mendengar, maha melihat Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat Dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh Sungguhnya dia, Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid. masjid Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka masuknya pertama kali dan mereka membinasakan apa apa saja yang mereka kuasai Sadaqallahul adzim hadan Allah yang magu dengan segala firman-Nya Baik jemaah karpeha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Demikian tadi pembacaan tilawah Al-Quran Semoga dengan tilawah tadi Kita kembali tergoyahkan Mengenai hal-hal yang terbaik untuk kita dan semuanya Yaitu sebuah kewajiban pentingnya membaca Al-Quran Semoga pagi ini menjadi awalan untuk Mengeluarkan atau menampakkan energi positif teman-teman semuanya Dan tadi surat Al-Isra ya Surat Surat Al-Isra ayat 1 sampai 7. Di mana bulan ini ada bulan Rajab dan di bulan ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar yaitu peristiwa Isra Miraj. Dan ada hal yang terpenting dari hasil Isra Miraj itu sendiri yaitu adanya perintah sholat Semoga dengan adanya bulan ini kita bisa mereview kembali terhadap sejarah-sejarah Islam yaitu sirah sahabat maupun sirah rasul dan harapannya kita bisa lebih menyer lagi semangat semangat dari dakwah dakwah yang dikumandangkan atau di di bawah oleh rasulullah dan para sahabat dan sholawat pagi ini kita akan membahas tokoh gerak hidup sederhana yaitu Abu Zar al Ghifari seorang sahabat dari rasulullah pesal bersama Ustaz Salim beliau sudah berada di tengah-tengah kita sedikit tentang Abu Jar Al-Gifari mengenai berita kemas masuk Islamnya beliau. Beliau ini adalah dari Gifar, dari daerah Gifar, suku Gifar atau kabilah Gifar di mana kabilah ini merupakan uh, suka berjalan, suka melakukan perjalanan jauh ya, dan orang-orangnya bersikap, bersifat keras dan revol, revol, revolusioner dan nama asli dari beliau adalah Jundup bin Janabah sekali lagi, nama asli dari beliau adalah Jundup bin Janabah, seperti itu ketika itu, beliau datang ke Mekah dengan terhuyung-huyung dan kelihatan letih, tapi matanya tetap tajam dan bersinar ketika itu beliau ingin mendatangi Rasulullah dan ingin mencari kebenaran di Mekah itu siapa sih Rasulullah dan beliau sangat istilahnya kekeh, kekeh ya, untuk mencari kebenaran itu dan ketika itu beliau, beliau mencari-cari seputar kebenaran dan seputar Rasulullah pada waktu itu beliau mendengarlah cerita seputar Rasulullah dan langsung beliau mendatangi Rasulullah ketika itu pada suatu hari Pergi ke tempat, suatu tempat Dan didapatinya Rasulullah Muhammad SAW Sedang duduk seorang diri Dan kemudian didekatinya Rasulullah Itu oleh Abu Zar Kemudian Abu Zar berkata Selamat pagi wahai kawan sebangsa Alaikumussalam wahai sahabat Ujar Rasulullah kata Abu Zar Kata beliau Abu Zar Bacakanlah kepadaku hasil Gubahan anda Ia bukan syair hingga dapat digubah Tetapi adalah Quran yang mulia Kata Rasulullah Kemudian Rasulullah membacakannya. Sedang Abu Ziyar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga tidak berselang lama, ia pun berseru. Asyadu Allah, ilahilallah, asyadu Allah, Muhammad dan Rasulullah. Dan langsung Abu Ziyar ketika mendengar ayat-ayat suci itu, mendengar bacaan Al-Quran, beliau langsung masuk Islam. Dan subhanallah tidak sampai di situ ketika pertama kali berita masuknya Abu Ziyar ke dalam Islam. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya harus lakukan ketika saya sudah masuk, masuk Islam itu? Kata Rasulullah menjawab, anda ke suku silakan pulang, pulang dahulu ke suku suku antum, gitu lah, suku suku kamu. Gitu. Kata Abu Jar, saya tidak akan datang ke suku saya sebelum saya menyiarkan atau melantangkan mensyahadatkan bahwa aku ini loh udah masuk Islam di sebuah di masjid gitu. Dari ketika itu Abu Zar pagi harinya di kemudian harinya langsung melantangkan di takbah saksikanlah wahai pemuda Mekah semuanya gitu. Wahai kabilah Mekah gitu. Bahwasanya inilah aku Abu Zar dan aku sekarang sudah masuk Islam dan langsung ketika itu di kaum Mekah ya orang kafir Quraisy langsung mendengar itu dan orang-orang Quraisy langsung apa ya sedikit merah telinganya gitu telinganya dan marah sekali dan ini mungkin dan ini dalam sejarah diceritakan bahwasanya pertama kalinya orang Islam melantangkan atau mencasarkan dirinya di tengah-tengah di tengah-tengah kabilah Arab itu, kabilah Arab itu karena jarang sekali ya dan di situ berhal-berhalah sudah praja lela di sana pemuja-pujian ada dan waktu itu sudah dikepung, dikepung oleh kaum kafir Quraisy ketika mendengar itu dan beliau langsung ketika di atas itu langsung roboh dan beliau langsung ditawan oleh para kaum kafir Quraisy di di Mekah. Dan kemudian Mendengar berita itu dari paman Nabi Yaitu Abbas Dia langsung melakukan diplomasi terhadap KM Qures Untuk mengambil mengambil dari Abu Zar itu Dan akhirnya beliau terlepaskan dari Kufur, kafir Qures Dan beliau masuk Islam Dan masih banyak cerita-cerita yang menarik Cerita-cerita dari seputar biografi beliau Insya Allah pada kesempatan hari ini akan dibahas oleh Ustadz Salim Afilah untuk lebih Detailnya Seperti apa sih Karakter dari Abu Ziar Al-Ghifari itu Dan kepada Ustadz Salim Afilah Kami persilakan untuk Membahas siroh sahabat ini Dan bagi teman-teman yang baru datang Silakan untuk menyesuaikan diri di tempatnya masing-masing Dan merapatkan soft-soft yang ada di depannya Silakan dipersiapkan Alat tulis dan hal yang perlu dipersiapkan kepada Ustaz Salim Afillah kami persilakan Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilih wa la -na na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may dillahu, fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliya wa murshida Ashhadu ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma fassalli wa sallim wa barik al-Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah ya'ni man tabi'ahum bi isanan ila yamil qiyamah min ba'd. Hayyukum tahiyata islam tahiyatan tayyibatan mubaraka tahiyatan min indillah tahiyyat al-Jannah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwanana akhwat yang dimuliakan Allah jika kita mengkaji tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaidahnya. Yang pertama kulluhum adil. Mereka semua adalah orang-orang yang adil yang kemudian Allah katakan tentang mereka radhiyallahu anhum wa an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Yang kedua, bahwa kemudian mereka bukan orang yang maksum, tidak ada ismah yang dihususkan oleh Allah kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Artinya mereka berpeluang untuk kemudian melakukan kesalahan baik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Jadi ketika kemudian eh, kita melihat di dalam sejarah hidup mereka, kemudian kita mendapati ada hal yang kemudian mungkin menurut timbangan-timbangan kebenaran tidak tepat, maka prinsip ketiganya kemudian berbunyi Kesalahan itu tidak mengugurkan kemuliaan mereka Yang pertama mereka adil Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Yang kedua mereka tidak maksum Mereka bisa melakukan kesalahan Yang ketiga Bicara tentang kesalahan mereka tidak berarti Kita kemudian mengugurkan kemuliaan kepada mereka Air saja kalau sudah mencapai dua kulah Tidak ada yang bisa menajiskannya kan begitu kalau dalam fikih kita bicara fikih tauharah air saja kalau sudah sampai dua kulah maka tidak ada yang bisa menajiskannya. Nah pribadi pribadi beliau adalah yang sedemikian mereka bukan cuma dua kulah mereka adalah samudra samudra ilmu yang luar biasa. Yang keempat bahwa kemudian kita perlu berhati-hati ketika membahas tentang riwayat hidup mereka. Kaitannya dengan banyaknya fitnah yang terjadi Apalagi bagi para sahabat yang hidup Sampai pasca wafatnya fitnah besar pertama Yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan Jadi Ada yang mengatakan Kalau membahas sahabat yang wafat di zaman Umar bin Khattab aman Begitu Tapi kalau sudah kita membahas sahabat-sahabat yang kemudian eh, Kehidupannya sampai pada Masa-masa berikutnya yang kemudian fitnah itu Sudah sedemikian luar biasa dahsyat Ada di kalangan kaum muslimin Maka kemudian kita mesti ekstra hati-hati Yang kelima Pembahasan-pembahasan kita yang didasarkan objektivitas itu Sekali lagi jangan sampai Membuat kita berada pada sikap Membenci Merendahkan Menghina, melecehkan salah seorang pun dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lima lima hal yang kemudian kita perlu perhatikan kalau kita mengkaji tentang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita membahas tentang Abu Dar Al Ghifari dan Tak judul yang diberikan oleh panitia adalah uh, apa tadi pejuang hidup tokoh gerakan hidup sederhana uh, karena sudah dibatasi judul itu saya mengambil dari buku yang punya judul itu jadi sebenarnya ada banyak buku yang membahas tentang Abu Dar Al Fari cuman di antara buku yang kemudian memberikan judul itu adalah bukunya Khalid Muhammad Khalid yang mencantumkan Abu Dar sebagai orang nomor tiga di dalam Perhidup 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Judul bukunya aslinya rijal haular rasul, laki-laki laki-laki laki ya, -laki -laki -laki, tokoh-tokoh di seputar Rasulullah dan Abu Dzar ditempatkan di nomor 3 tokoh gerakan hidup sederhana. Ada catatan dari Dr. Aid Al-Qarni kaitannya dengan Khalid Muhammad Khalid. Kita perlu menyaring juga informasi-informasi yang disampaikan oleh Khalid Muhammad Khalid. Kenapa? Karena kemudian kalau menurut Aid Al-Qarni ada kecendungan ideologis agak kiri pada diri Muhammad eh, Khalid Muhammad Khalid. Ini yang Uh, kemudian uh, kata Dr. Aid Al-Karni ada kecendungan itu pada beberapa tulisan tulisannya. Meskipun kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan tidak juga. Artinya ketika kemudian kita membahas Abu Dzar mau tidak mau kita nanti akan membahas konfliknya dengan Utsman bin Affan. Dan penghargaan dan penghormatan yang diberikan oleh Khalid Muhammad Khalid kepada Utsman bin Affan juga tidak kurang. Artinya luar biasa gitu. Ini yang, yang kemudian menjadi uh, pengantar kita, catatan kita tentang uh, bahasan yang kita inginkan pada kesempatan pagi hari ini tentang Abu Dharr Al-Ghifari. Biografi singkat beliau Jundub bin Junadah. Ada yang melafalkan Jundub bin Janadah? Kita sudah dengar tadi beliau berasal dari Bani Ghifar. <tuh> Kita harus tahu bahwa masing-masing karakter suku itu melahirkan kebudayaan dan kemudian latar belakang kesukuan melahirkan karakter-karakter yang khas pada orang dari suku masing-masing. Jadi dari semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa melihat bahwa kemudian mereka berasal dari berbagai macam kabilah dan orang-orang dari kabilah tertentu mencerminkan cara hidup, gaya hidup, kepribadian, kemudian bahkan karakter-karakter tertentu yang yang khas, begitu. Gifar ini adalah kabilahnya orang-orang yang kemudian oleh Rasulullah disebut sebagai orang-orang yang lurus lisannya dan kemudian spontan dalam berbicara. Ini berbeda dengan budaya Madinah tempat berhijrah nanti yang kemudian bicara bisa lebih berkelok-kelok. Enggak usah di Arab lah, di Indonesia juga begitu. kalau bayangkan orang Khifar itu ya, mohon maaf, mungkin mirip orang Batak begitu. Saya sampaikan kalau orang Batak ketemu orang Jogja heran. Kenapa? Orang Jogja itu kata orang Batak eh luar biasa baik baik betul. Kenapa? Dia terinjak kakinya, dia yang minta maaf gitu. Maaf Pak kaki saya terinjak gitu. Ada perbedaan-perbedaan semacam itu kita perlu pahami dari sisi antropologisnya, memang kebudayaan tertentu menghasilkan orang-orang dengan karakter tertentu. Waktu bicara dengan Ustadz Nasrullah beberapa waktu yang lalu diskusi di tempatnya Ustaz Fauzilalim, Sampaikan begitu memberikan masukan-masukan terhadap beberapa materi yang beliau sampaikan di training-training uh, miliarder Muslim itu gitu ya. Seorang dari kami itu memberikan masukan dengan kalimat awal mohon maaf Ustaz sepertinya kok agak kurang pas kalau nah. Estad Fazil yang secara biologis juga tersambung dengan Bugis Karena istrinya begitu Istrinya orang Bugis kemudian memberikan maaf interupsi sebentar Kalau mohon maaf agak kurang pas itu bahasa orang Jogja Jadi kita memang harus tahu Kalau kemudian naik sebuah kendaraan Kemudian terasa menyiksa Orang Jogja hanya akan bilang Wah kok kayaknya agak kurang nyaman ini kendaraannya kalau orang Madura akan bilang, waduh pak, tidak enak ini pak Tapi <tipu> orang Bugis akan bilang, eh maj, maj, setengah mati kita ini gitu. Setengah mati kita ini gitu. Jadi kalau di Jogja agak kurang nyaman itu sama dengan translate-nya ke bahasa Bugis adalah Setengah mati kita ini gitu. Nah kalau tadi disebut, maaf, mohon maaf kok ini agak kurang pas gitu. Nah, Itu terjemahannya dalam bahasa Bugis, antum itu salah besar gitu. Yang betul begini <tipu> Ini langgam bicara, kadang-kadang berbeda begitu Itu dari kebudayaan juga Nah, kawan-kawan yang melayakan Allah Abu Dhar datang dari satu kaum yang Sedemikian tidak bisa menahan apa yang ada di dalam hati Pasti dia ingin keluarkan Jadi setiap kesan yang muncul di dalam hatinya Dia akan keluarkan sebagai dalam bentuk kata-kata Dan ini akan sangat berpengaruh nanti pada kehidupannya Pada waktu-waktu yang akan datang jadi sudah disebutkan ketika masuk Islam saja dia sudah mengatakan angshidni mimma taqul. Ngomong sama Rasulullah angshidni mimma taqul. Ya Rasulullah senandungkan untukku, angshidni. Angshidni itu kan bernasidlah untukku gitu ya. Senandungkan untukku matakul. Apa yang pernah kau katakan? Rasulullah mengatakan Ma wa bi syirin fa angshiduka walakinahu Qur'an karim. Ini bukan syair yang kemudian bisa disenandungkan. Ini adalah Al-Qur'an yang mulia, nah. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Iqra' alayya." "Kalau begitu bacakan untuk saya." Rasulullah membacakan Al-Qur'anul al Karim kepada Abu Dzar, langsung jatuh cinta Abu Dzar pada ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam al Karim itu. Kemudian dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah." Ketika kemudian sudah bersyahadat gitu ya Abu Zar sudah mengatakan Apa yang kau perintahkan untukku? Ini Kalau orang Jawa Bilangnya kan Nyadong dawuh Sekarang saya sudah masuk Islam Sudah bersaksi bahwa Allah itu Rab Dan ilah engkau adalah utusannya Ya Apa yang kau perintahkan untukku? Rasulullah mengatakan pulanglah dulu Kembalilah kepada kaummu Rahasiakanlah dulu Begitu ya tetapi Abu Dar mengatakan nafsi Maka demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya Aku tidak akan pulang Sampai mengumumkan keislamanku ini Kepada seluruh orang yang ada di Makkah Nah ini yang kemudian Dilakukan oleh Abu Dar Dengan risiko tentu saja dihajar gitu ketika kemudian mempersaksikan keislamannya di depan orang-orang Mekah. kemudian Abu Dhar menyampaikan keislamannya di Masjidil Haram di depan Ka'bah di depan berhala-berhala itu ya resikonya begitu, resikonya kemudian dihajar oleh orang-orang, dikeroyok, dikerubutin sampai kemudian untungnya ketahuan oleh Paman Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib nah Abbas itu kalau kemudian, bukan model juga Abbas kemudian datang minggir gitu enggak Nah Abbas ini orangnya cerdas gitu ya Kemudian dia mengatakan ayo Ayuhal Krais gitu Kalian semua ini pedagang yang mau tidak mau Dalam perjalanan akan lewat kampungnya Bani Gifar Kalau kita kemudian menghajar orang Gifar ini Bagaimana kalau kemudian kafilah-kafilah dagang kita itu dihadang oleh orang-orang Gifar gara-gara orang yang kita hajar ini menghasut mereka. Ini diplomasinya Abbas waktu itu sehingga kemudian dia dilepaskan hari pertama. Hari kedua datang lagi masalahnya begitu. Belum puas pengumumannya kemarin kayaknya yang online baru sedikit begitu. Jadi kan beda jam beda yang online gitu. Di, di di masjidil haram juga begitu beda beda hari beda yang online maka hari berikutnya kemudian dia datang lagi ke masjidil haram untuk kemudian kembali mengumumkan keislamannya sama ceritanya kemudian diajar lagi Bani Ghifar Pada masa jahiliyah bersama saudaranya Bani Aslam Ini dulu dikenal sebagai Maaf Garong, rampok, pengganggu Tidak berbudaya, tidak beradat Jadi Di samping Terkenal di, dengan sifat keterusterangan Yang ada di sana Secara profesi kalau ketemu dengan perampok ditanya dari bani mana? Kalau enggak Gifar Aslam, begitu. Ini yang ada. Tetapi kemudian dengan dakwah Abu Dar dan kawan-kawannya, Bani Gifar dan Bani Aslam ini kemudian semuanya masuk ke dalam pengkuhan Islam. Maka Rasulullah sampai satu saat bersabda Gifarun ghafarallahu Bani Gifar Gifar gitu ya. Ghafin fin arin fa ra. Ghifar, ghafara Ghafarallahu lah Telah diampuni oleh Allah Bani aslam Aslama Aslamun Aslamallahu gitu. Bani aslam Maka mereka telah diselamatkan oleh Allah SWT gitu. Jadi, Kalau punya nama memang harus yang baik-baik punya nama tempat kampung kalau juga kalau bisa juga yang baik maka saya termasuk senang sebenarnya dengan kota Malang tapi tidak ingin tinggal di sana karena namanya tidak baik Malang kalau anda perhatikan pada masa gempa Jogja kemarin nama-nama kampung yang paling hancur itu juga menurut saya kurang baik Bawuran, tahu artinya bawuran? Kalau bawuran bahasa Indonesia, bawur itu kalau dalam bahasa Jawa berarti hancur lebur kemudian bercampur-campur unsur-unsurnya. Kemudian ada lagi, apa misalnya, pleret. Anda tahu artinya pleret? Pleret itu di sebuah kemiringan, kemudian tergelincir ke bawah itu namanya melaret, plaret gitu. Melorot itu kalau orangnya gede, kalau kecil melaret gitu. Dan banyak lagi nama-nama-nama yang lain begitu. Artinya memang nama itu penting gitu. Kalau Jogokarian itu dari kata. Jogo dan karyo. Jogo itu artinya kan berjaga. Karya itu bekerja. Jadi pekerjaannya ribat. Mata yang tidak disentuh api neraka itu dua. Mata yang menangis karena mengingat dosa. Dan mata yang berjaga di jalan Allah. gitu. Jadi ini kampung ribat. Saya kira Penting, kenapa ketika Umar bin al-Khattab Misalnya bertanya kepada seseorang Namamu siapa? Saya agak lupa detailnya ya Tapi yang jelas namanya itu mengandung arti Api, kampungnya mengandung arti terbakar Begitu ya Kemudian Wilayahnya itu mengandung arti Berkobar-kobar Kata Umar ketika itu pulang Kampungmu lagi kebakaran Kebakaran beneran gitu Artinya nama tempat itu juga kita kalau mau tinggal di tempat tertentu penting untuk memilih gitu ya penting untuk memilih gitu. Salah satu kota yang angkatan angka harapan hidupnya cukup rendah di Indonesia meskipun kotanya bagus. Anda tahu mana? Balikpapan. Kotanya bagus tapi angka harapan hidupnya rendah. Kenapa? Karena orangnya cepat-cepat ingin berada di Balikpapan begitu. Ini kan artinya orang Jawa itu pinter kalau otak adik gadok gitu. Tapi penting, artinya nama-nama semacam itu penting. Ini Bani Gifar itu ya, yang dulunya penjahat-penjahat besar itu, kemudian Ghafarallahu laha, kata Rasulullah sudah diampuni Allah gitu. Semua dosa-dosanya yang lalu karena apa? Karena masuk Islam. Mau Bani Aslam <tapi> yang Kayak nasibnya bakal celaka karena ini Bani kriminal begitu, kabilah kriminal Tapi karena namanya aslam Rasulullah Mendakwahi mereka Mereka masuk islam, Rasulullah mengatakan Salamahallah Diselamatkan Allah, Bani aslam ini Nah Tentang Abu Dhar ini Rasulullah SAW kemudian Bersabda Ma'akallatil غبراؤ ولا أضلّت الخضراؤ أصدق لحجة من أبيذر. Tidak akan dijumpai yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah kolong langit lisan yang lebih lurus daripada lisannya Abu Dhar. Kalau orang lisannya lurus, ungkapan hatinya spontan, apa-apa yang ada di dalam hati tidak tahan untuk disampaikan, cocoknya jadi apa? Cocoknya jadi apa? Yang jelas tidak cocok jadi pemimpin dan politisi. Kenapa? Karena politik itu artinya tidak jujur, tapi juga tidak berdusta. <tuh> politik itu ada kaidah syariahnya apa itu tidak jujur, tetapi juga tidak boleh berdusta. Abu Dar ini nggak bisa kalau begitu. Kenapa? Karena satu lisannya lurus, yang kedua ungkapannya spontan. Apa yang ada di dalam hati dikeluarkan. Anda kalau ketemu orang begitu rasanya gimana? Kadang-kadang, kadang-kadang ada senangnya, kadang-kadangnya belin gitu. Punya atasan kayak gitu, apa-apa kesannya diungkapkan begitu rasanya gimana? Susah. Makanya kemudian ketika satu hari Abu Dhar Al-Ghifari meminta kepada Rasulullah Melihat sahabat-sahabat yang lain itu Dipasrai berbagai macam urusan Ada yang disuruh narik zakat Ada yang disuruh untuk kemudian Menjadi pemimpin pasukan Ada yang disuruh untuk Mengelola satu wilayah dakwah dan lain sebagainya Kemudian Abu Dhar minta Ya Rasulullah Engkau tidak memberikan tugas kepada saya Apa jawaban Rasulullah Ya Abu Dhar Al-Ghifari, Ini araka dua'ifah. Hai Abu Dhar Al-Ghifari, Aku melihatmu sebagai seorang yang lemah. Lemahnya itu bukan lemah pendirian. Enggak, pendiriannya kokoh. Tapi lemah dalam aspek Ngemong hatinya orang, Enggak bisa. Karena Abu Dhar, Terbiasa, lisannya lempeng, Ungkapannya spontan. Itu adalah Karakter orang Yang cocoknya memang jadi oposan Bukan menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Ini ini ini sesuatu yang uh, Kita perlu fahami Jadi masing-masing orang punya kecendungan-kecendungan tertentu Yang kadang-kadang Kita harus Pas juga Kalau dalam warna kepribadian ada biru Kuning, merah, sama, ungu Ada orang-orang itu yang sikapnya kritis Dan anda tahu orang-orang yang sikapnya kritis itu Dalam tanda kutip untuk orang-orang yang bersemangat Untuk orang-orang yang membangun semangat dirinya Untuk orang-orang yang optimis ke depan itu kadang kadangnya belin. kita baru berbunga-bunga dengan semangat, uh gitu. Ah masa. <laughs> kemudian ada kritikan-kritikan berbasis berbasis kemudian data dan fakta yang diajukan. Agak makan hati juga gitu. Nah. Abu Dzar orang yang demikian, maka Rasulullah mengatakan ini araqal dha'ifah. Aku melihatmu sebagai seorang yang lemah, bukan lemah karakter, bukan lemah dalam memikul tanggungjawab tidak Tapi lemah di dalam Istilah orang Jawa tadi Mengemong hati manusia Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dhar Ingatlah wahai Abu Dhar Sesungguhnya kekuasaan ini Adalah beban di dunia Dan penyesalan di akhirat Sesungguhnya kekuasaan ini adalah Beban di dunia Dan akan menjadi penyesalan di akhirat Nah, kita masuk sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang kemudian agak riskan dibahas seperti yang saya sampaikan ada beberapa berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Abu Zar dengan Utsman bin Affan nantinya. Memang Abu Dar al Ghifari menjadi seorang yang memahami kehidupan sebagaimana yang kemudian difahami oleh Rasulullah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jalan kehidupan ala mereka yang kemudian dia tempuh. Di masa Umar bin Khattab kontrol terhadap konsumsi jadi kalau kita ingat di masa Umar bin Khattab itu kita harus membedakan pembahasannya antara aspek produksi dengan aspek konsumsi. Aspek produksinya digenjot luar biasa di masa Umar. Tidak boleh dibiarkan ada harta yang nganggur. Tetapi aspek konsumsi sedemikian luar biasa pengetatan yang dilakukan oleh Umar. Karena kemudian konsumsi itu benar-benar dibatasi sampai-sampai. makanya. -sampai, ya. Kekayaan sedemikian banyak buat apa oleh Umar Kemudian diputarkan lagi untuk produksi Produksi, produksi Jadi arah di masa Umar itu kemudian kebijakannya benar-benar Kebijakan produksi Konsumsi itu sedemikian luar biasa Sampai Umar kan mengatakan Lauk dua macam itu mewah Lauk dua macam itu terlalu mewah Ada sahabat Ketika itu Kalau gak salah Abu Dada Itu satu hari beli daging ditanya si Umar, beli daging, ya hari berikutnya ketemu lagi beli daging lagi beli daging lagi, gitu iya, wahai amirul mu'minin hari ketiga, ketemu Umar beli daging lagi, dimarahin kamu itu kenapa beli daging lagi lah, saya ingin apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli, gitu Demi Allah kenikmatan daging ini hanya terasa Kata Umar Kalau engkau sesekali memakannya Maka sesekali makanlah dengan daging Sesekali makanlah dengan minyak Sesekali makanlah dengan garam Logis kan Apa yang dikatakan Umar sebenarnya begitu ya Daging itu hanya terasa nikmatnya Kalau kemudian kita jarang-jarang makan Masalahnya ke lantum pinter Iya mas hari ini bebek Besok ayam besoknya kambing terus sapi begitu. jadi pengetatan hidup yang dilakukan oleh Umar itu sedemikian luar biasa pada orang-orang tertentu dan itu dipertimbangkan juga dengan pendapatannya pernah ada seorang sahabat ditanya waktu beli baju beli baju waktu itu harganya 60 ah, waktu itu beli baju seharga 100 dirham. Dia tanya sama Umar, penghasilanmu sebulan berapa? 1.500 dirham. Ada tahun satu katakanlah sekarang 1 dirham itu 50 ribu. Jadi beli bajunya 100 dirham kali 50 ribu, 500 ribu harga bajunya. Penghasilannya 1.500 kali 50 ribu. Berapa? 7,5 juta sebulan. Jadi kalau punya penghasilan 7,5 juta, yang 500 ribu dibelikan baju, apa kata Umar? Kau sudah gila ya? Penghasilanmu cuma 1.500, kau belikan 100 dirham untuk baju, begitu. Kata Umar itu tidak logis, gitu. Ya kalau ngukur dengan Umar sih tidak logis banget, begitu. Punya 70 ribu properti jadi Umar itu kekayaannya sebelum menjadi Amirul Muminin sebelum menjadi khalifah Sudah 70 ribu properti Ketika dia meninggal tidak bertambah tidak berkurang Jadi kekayaannya Umar itu dari masa Rasulullah begini set. Nah begitu jadi khalifah Jadi grafiknya mendatar Selama masa jabatannya tidak bertambah dan tidak berkurang Pas ngepres Nah, tujuh ribu properti antum bayangkan punya sertifikat hak milik tujuh ribu buah. Itu ingat yang ini yang mana ya? Itu bingung kok gitu. Artinya kan ini nggak nyambung gitu karena pakainya Umar kemudian semuanya tambalan, nggak ada yang beres begitu. Meskipun sesekali Umar kalau kemudian sedang ingin memberikan tunjangan tertentu Untuk orang-orang tertentu Dia juga akan memakai kalau dia memang masuk di sana Misalnya satu saat dia membelikan Setelan Baju dari Bikinan tenunan Yaman Yang harganya masing-masing 1.500 dirham untuk semua veteran perang badar Semua veteran perang badar itu Dibagikan oleh Umar Baju seharga 1.500 dirham Berapa 1.500? 1.500 x 50.000 7.500 juta dari satu setelan Jas mungkin ya kalau zaman sekarang Seharga 7,5 juta Gitu Yang tadi 100 dirham Dimarahin gitu ya Yang ini 1.500 Tapi kemudian ini diperlihatkan di, kepada Umar Dibagikan kepada semua ahli badar Apa yang dilakukan para ahli badar? Hampir semua menjualnya Kemudian uangnya disedekahkan Kata Umar memang aku tahu harus ngasih itu sama siapa Begitu Jadi ketika ada orang protes, ah oh, berlebihan masa memang veteran perang badar dikasih baju seharga 1.500 dirham semuanya. Kata Umar, akhirnya kemudian setelah pakai baju itu, selama beberapa waktu kemudian semuanya pakai, semuanya menjualnya. Dan dijual jadi lebih mahal. Kenapa? Pernah dipakai veteran perang badar. gitu. Loh itu ada nilainya kan? Itu ada nilainya gitu. Hanya sedikit kan diantara ratusan ribu penduduk di masa Umar bin Khattab yang veteran orang veteran perang badar itu sedikit sekali. Orang yang ikut saja cuman 300 kan yang masih hidup di masa Umar tinggal berapa begitu. Sedikit sekali gitu. Makanya kemudian itu istimewa limited edition kan gitu. Harganya naik berlipat begitu. Kata Umar komentarnya kemudian aku tahu memang harus memberikan itu kepada siapa gitu. Tah kecendungan masing-masing itu Artinya sifat orang masing-masing yang berbeda itu oleh Umar bin Khattab tetap dihargai meskipun pada batas-batas tertentu dia peringatkan. Satu contoh kisah yang menarik. Satu saat gitu ya, Utsman bin Affan itu kan punya padang pengembalaan yang sangat luas. Gitu. Nah dia di padang pengembalaannya itu biasanya disediakan dango-dango tempat berteduh, tempat menikmati menikmati sambil mengamati ternaknya begitu ya. Satu saat Utsman sedang ada di situ, dia lihat itu lagi siang panas. Luar biasa lagi musim panas musim kering anginnya itu sampai kerasnya menerbangkan pasir-pasir sedemikian dahsyatnya gitu ya. Nah Usman yang lagi berteduh di dango dan menikmati minum dan apa buah-buahan itu melihat di kejauhan ada orang itu berlari-lari ngejar anak ontah. Orangnya tinggi besar dilihat-lihat diperhatikan sama Usman lama-lama tahu itu Amirul Mukminin itu Umar gitu. Utsman dari jendela itu teriak, Ameerumumminin apa yang kau lakukan? Omar jawab, kalau Omar nggak perlu berteriak sudah kedengaran begitu. Apa jawab Omar? Ada unta zakat yang lepas, aku harus menemukannya kembali dan membawanya kembali ke kekumpulannya. Kata Utsman, kembalilah, datanglah kemari istirahatlah akan kusuruh salah seorang pembantuku untuk mengurusnya tidak wahai Usman ini tanggung jawabku, biar kulakukan sendiri aman umuminin anginnya keras sekali, badai, masuklah kata Umar, engkau lah yang masuk ya Usman, pasirnya terlalu keras untukmu, masuklah jadi artinya memang sedemikian pengharganya begitu ya Li. Utsman um, itu sudah begini kan sambil teriak-teriak sudah menutup wajah, menutup tubuhnya begitu. Dan Umar waktu itu masih ngejar-ngejar unta yang lari-lari itu gitu, anak unta yang lari-lari itu. Artinya pada tahapan tertentu Umar memahami orang-orang tertentu dengan dengan kecendungan hidup tertentu dan itu tidak tidak menjadi masalah bagi, menjadi persoalan bagi Umar bin Khattab atau gaya hidup-gaya hidup tertentu juga ditoleransi oleh Umar bin Khattab ketika itu berkaitan dengan kebudayaan setempat yang memang ya mau tidak mau harus begitu ketika misalnya Umar meninjau datang meninjau penaklukan Palestina dan Syam disambut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan para panglimanya semuanya berpakaian begitu indah begitu mewah Umar datang bajunya tambalan bersama pembantunya satu Datang naik Unta yang gantian Tiap berapa kilometer sekali Siapa yang naik Siapa yang nuntun gitu. Datang compang-camping Tapi semuanya begitu Umar datang Kemudian Begitu hormatnya luar biasa Orang-orang Sam itu gedek-gedek Ini kita yang gendeng Apa mereka yang gendeng Kata orang Sam begitu Lah ini Yang menaklukkan sini panglimanya-panglimanya saja Berpakaian begitu indah Sebagaimana panglima-panglima Romawi Tetapi Rajanya Mereka menganggapnya sebagai raja Rajanya datang Pakainya gak karuan Begitu Ini kita yang gendeng Apa mereka yang gendeng? gitu. Tapi harinya Ketika itu Umar menegur Kalian rupanya sudah berubah Begitu Kalian rupanya Sudah berubah Saya merlu'minin Wow ya ketika itu mengatakan Demi Allah sebenarnya kami tidak ingin hanya saja, kalau kami tidak berpakaian seperti ini, penduduk di tempat ini tidak mau mentaati kami. Dan kami selalu berada dalam ancaman bahaya. Dengan berpakaian seperti inilah kami menjadi berkuasa atas mereka, dan kami menjadi aman dari gangguan mereka. Ketemuannya begitu. Umar diam, tidak berkomentar. Ketika kemudian dijawab, Sedemikian Kalau antum perhatikan Sekali lagi Bani Umayyah dan Bani Abasyah itu Banyak menyerap nilai-nilai lokal Bani Umayyah itu berdiri di bekas Kekaisaran Romawi Timur Maka banyak menyerap nilai-nilai lokal Bukan cuma dalam gaya hidup Bahkan dalam gaya pemerintahan Sistem tata kelola pemerintahan Hampir semuanya Mirip dengan kekaisaran Romawi Timur. Abbasiyah berdiri di Persia, di bekas kekaisaran Sasania, Kekaisaran Sasania. Maka kemudian dia juga menyerap nilai-nilai lokal yang ada di sana, gitu. Baik dalam gaya hidup, kemewahan bangunan istana dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dihindari. Terhadap gaya hidup-gaya hidup semacam itu, Umar ya, mengontrol ya, tapi juga kadang-kadang membiarkan pada porsi-porsi tertentu ketika itu sudah kaitannya dengan Kehidupan. Nah, Abu Dar Al Ghifari tidak bisa seluas Umar di dalam hal itu. Jadi Umar itu, kalau Al Muawiyah bin Abi Sufyan katanya kan, jika antara aku dengan seseorang ada sebuah benang yang menghubungkan kami, maka akan kujaga dia agar tetap menjadi sebuah benang yang menghubungkan kami sampai mati. Kalau dia mengendurkan maka akan ku kencangkan. Kalau dia mengencangkan maka akan ku kendurkan. Itu prinsip politisi sejati. Kata Muawiyah, kalau ada benang yang menghubungkan aku dengan seseorang akan ku jaga supaya dia tetap terjaga. Kalau dia mengulurkan akan ku kencangkan. Kalau dia mengencangkan akan ku kendurkan. Begitu. Jadi menjaga sebuah hubungan dalam jarak-jarak tertentu yang yang paling optimal kemanfaatannya. Jadi. Dan di masa Umar itu ketika semuanya masih terkontrol kita bisa melihat Abu Dzar tidak begitu menampakkan sifat-sifat kritisnya yang luar biasa itu tetapi di masa Utsman ketika kemudian memang Utsman fokusnya tidak pada hal-hal semacam itu, tidak seperti Umar yang kemudian jangkauan perhatiannya sampai pada gaya hidup jadi Umar itu dalam memerintah jangkauan perhatiannya sebagai pemimpin sampai pada hal-hal yang sangat-sangat kecil sampai saya sering cerita orang ganteng saja diurusin, begitu kalau ada orang ganteng di Madinah jadi pembicaraan di kalangan wanita panggil gundulin, gitu digundulin kok tambah cakep kasih sorban jelek, kasih sorban jelek kok tambah cakep lagi, anggun lagi, kirim ke medan perang di front terdepan, begitu <laughs> Jadi perhatiannya sampai hal-hal semacam itu sampai kemudian menjaga gitu ya agar hati para wanita Madinah itu terjaga. Sedemikiannya. Sampai pada hal semacam itu apalagi kok gaya hidup makan beli daging aja diatur sama Umar begitu. Kamu tiap hari beli daging dimarahin begitu. Punya penghasilan 1.500 100 dibelikan baju dimarahin begitu. hal-hal tertentu yang kemudian Sedemikian ketat dikontrol oleh Umar Sampai pada teknis-teknis yang semacam itu Dari satu sisi Manusia merasakan ketentraman di masa Umar Merasakan keadilan di masa Umar Tetapi juga merasakan Ada satu sisi lain Kita perlu pahami dalam sirah ini Ketertekanan itu juga ada di masa Umar Ibn Khattab gitu Masalahnya cuma tidak berani aja sama Umar gitu Tetapi rasa tertekan itu ada Rasa tertekan itu ada Dan di masa Utsman Usman sedikit mengendurkan hal itu Meskipun Antum harus fahami Dalam gaya hidupnya Usman Tidak jauh berbeda dengan Umar Hanya dalam beberapa hal saja dia berbeda Baju Usman tetap tambalan Anas bin Malik menyatakan Aku pernah menyaksikan Usman bin Affan berkhutbah Di mimbar Rasulullah Dan aku lihat Di sorbannya terdapat 32 tambalan Artinya secara pribadi Taladan yang diberikan oleh Utsman pun luar biasa ketika kemudian dia mengangkut jabatan khalifah begitu. Tetapi kemudian kontrol yang dilakukan Utsman terhadap para pejabatnya terhadap masyarakatnya kaitannya dengan gaya hidup itu kalau kita bandingkan dengan Umar memang kita harus jujur akui Utsman lebih lebih tidak tidak uh, fokus ke sana. Di masa Utsman Perbendaharaan negara semakin meningkat tinggi, semakin meningkat pesat Wilayah kekuasaan kaum Muslimin luar biasa, sampai kemudian menaklukkan keseluruhan Afrika Utara sampai Maghrib, bahkan masuk ke Spanyol dan ke Timur sampai Xinjiang. Di antum harus fahami, saudara-saudara kita di Xinjiang. Etnis Uyghur itu adalah keturunan dari murid Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima di masa Utsman yang kemudian meluaskan dakwah Islam sampai ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam biswab bahkan sekarang kalau Antum pergi ke Kuangzhou, ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam itu benar atau tidak makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi kemudian kita memang uh, menyadari sedemikian luar biasa um, di masa itu dakwah Islam sampai di sana gitu. Nah, dari gaya hidup para pejabat itulah kemudian Abu Dhar Al-Ghifari memprotes. Kok beda ya dengan zaman Umar begitu? Itu terasa sekali bedanya. Ketika itu kebetulan lagi Abu Dar Al Ghifari tinggal di Damaskus, tinggal di Syria. Saya kemarin tanya kepada Syaziat Al Kishawi, uh, Amiyahnya Syria itu kayak apa sih? Bahasa, bahasa apa namanya? Bahasa orang oh, pasar pasarnya orang Syria? Oh, bahasa pasarnya orang Syria itu Fusa, Fasih cuma ditambahi satu, romantis. Jadi kalau kemudian dia mengatakan kalau orang Arab biasanya kultu, aku katakan kepadanya itu orang orang Syam itu tidak mengatakan kultu, tapi hakai itu, hakai itu apa hakai itu? Aku berhikayat kepadanya. <laughs> Jadi bukan aku mengatakan kepadanya, tapi hakai itu, aku berhikayat kepadanya. dan di masa di masa Abu Dar melihat sendiri Muawiyah ketika kemudian penguasanya sudah berganti dari Umar kita harus tegaskan Muawiyah itu dipercaya oleh Umar menjadi gubernur Syam sejak masa pemerintahan Umar. Jadi tidak ada yang salah pada Muawiyah dalam posisinya sebagai gubernur Syam. Jadi yang angkat bukan Utsman, Umar. Gitu. Dan Umar tidak macam-macam. Artinya tidak sembarangan dalam dalam mengangkat. Itu tepat-tepat saja masalahnya hanya tadi kontrol di masa umar kontrolnya sedemikian ketat begitu setiap sedikit saja penyimpangan tegurannya sedemikian luar biasa tapi di masa ucsman itu lebih longgar dan di masa ucsman itu ketika berada di dekat muawiyah abu darq al ghifari sudah melihat muawiyah kalau keluar sekarang sudah pakai pengawal sudah mulai sulit ditemui begitu sudah kemudian menurut dia gaya hidupnya berlebihan uh, hidangan-hidangan jamuannya sudah terlalu mewah begitu Ya untuk perlu perhatikan Umar itu kalau soal sama dirinya sedemikian ketat. Hudaifah Hudaif Ibnul Yaman itu diundang untuk datang kepada jamuan makannya Umar bin Khattab. Dia datang melewati Masjid Nabawi kemudian masuk ke rumah Umar. Di depan Masjid Nabawi itu sedang digelar jamuan untuk kaum muslimin. Ribuan jumlahnya lagi makan. Diperhatikan di situ makanannya luar biasa. Ada susu, ada roti yang lembut, ada daging, ada minyak zaitun yang bagus. Semuanya... Bagus bagus ada buah-buahan diperhatikan wah lumayan begitu ketika Hudayfa Iblis Yaman masuk ke jamuan Umar dia mau balik kenapa ah, kok beda begitu Hudayfa aku kemana gitu jamuannya diluar kan kata Umar bukan jamuan untuk kamu itu yang undang aku gitu ya roti kering kasar garam minyak zaitun cuma itu Hudaifah, aku mengundangmu kepada jamuanku bukan jamuan kaum muslimin. Itu jamuannya kaum muslimin. Jamuan yang kau kuundang untuknya adalah yang di sini. Hudaifah, <laughs> susah punya teman seperti mu. Jadi <laughs> amat berbeza. Nah di masa Muawiyah dan Utsman bin Affan hal semacam itu kemudian merata. Artinya, ketika kemudian rakyat sudah merasakan yang begitu, pejabatnya juga. Kenapa tidak begitu Itu yang membedakan dengan Umar gitu. Kalau rakyatnya juga Kenyang dan makmur seperti itu Kenapa pejabatnya tidak Itu yang diprotes oleh Abu Dhar Itu yang diprotes oleh Abu Dhar Dan di masa Utsman ini Kalau di masa Umar Umar itu tidak membiarkan ada orang punya tabungan Umar tidak membiarkan ada orang punya harta kok diem Itu tidak boleh harus muter jadi produktivitas itu karena apa? karena harta yang diem itu habis dimakan zakat, satu yang kedua harta yang diem itu, mending kalau dulu emas dan perak itu dibuat zaman sekarang dikatakan itu investasi masih relevan artinya simpanan itu nilainya akan tetap, tetap, tapi sekarang lebih parah lagi, simpanan kok bentuknya uang, itu amat sangat tidak relevan anda punya tabungan, katakanlah 100 juta rupiah. Nisbah yang diberikan, bank maksimal berapa sih? Paling banyak gitu ya. Bagi hasilnya berapa? Atau kalau di konvensional, bunganya berapa? tahun begitu. 10% itu sudah hebat. Artinya tahun lalu 100 juta, tahun ini dari 110 juta. Itu nggak akan ngejar dengan inflasi. Ngukur gampangnya otomotif kalau saya. Setahun yang lalu, Nissan Grand Livina XV itu harganya 148, sekarang 184 jadi tabungannya gak akan ngejar kan gitu belum nyampe setahun sudah ganti harga gitu. itu di masa umar tidak dibiarkan ada harta kok nganggur, ada ada barang kok dalam bentuk emas, merek atau apapun kok nganggur, itu tidak dibiarkan harus diputar karena itu sekali lagi berkurang karena zakat kemudian mati secara investasi, dan ketiga tidak membuka lapangan kerja. Umar ingin di masanya itu, setiap harta tetap menghasilkan harta baru. Tiap harta menghasilkan harta baru, tiap harta menghasilkan harta baru. Bahkan yang hidup dari tunjangan negara, saya sudah sampaikan kepada antum semua, tunjangan negara itu sedemikian besarnya, di masa Umar ibn Khattab, sampai tiap bayi yang lahir dapat tunjangan, sahabat-sahabat Rasulullah yang utama dapat tunjangan, Istri-istri beliau dapat tunjangan 12 ribu dinar loh tunjangannya Aisyah itu setahun 18 M Jadi hidup dari tunjangan itu gak akan kekurangan Satu setengah M per bulan mau buat apa coba gitu Tetapi apa kata Umar itu tidak boleh diem Harus diputer Kamu tidak hanya boleh hidup dari tunjangan Karena kata Umar kamu tidak pernah tahu sampai kapan aku bisa memberi tunjangan padamu Pejabat saja, pejabat negara saja Dibilang kamu harus punya investasi, kenapa? Jadi kalau kamu punya gaji berapa? Belikan kambing dulu, baru kemudian sisanya konsumsi Kenapa? Kamu tidak tahu sampai kapan kamu jadi pejabat Sekali kamu menyimpang, kupecat masalahnya Begitu Jadi jangan pernah andalkan gaji, kenapa? Kamu tidak pernah tahu sampai kapan kamu jadi pegawai ku. Kupecat kalau sekali menyimpang Jadi kalau kamu kupecat, sewaktu-waktu Kamu sudah punya investasi, aman begitu. Sedemikian luar biasa Nah di masa Utsman Tentang pem apa namanya? Pemutaran harta ini tidak begitu mendapatkan kebijakan yang yang apa namanya? yang yang yang tinggi intensitas penekannya kepada kaum Sime sehingga banyak orang yang kemudian mulai hartanya itu berada dalam bentuk simpanan emas dan perak. Ini yang kemudian semakin membuat Abu Dzar tidak serak apalagi kalau harta itu numpuk tidak berada dalam investasi Cenderung membuat orang ingin mengkonsumsi lebih Jadi kalau ada harta itu tersimpan pasti orang pengennya konsumsinya lebih Sementara di masa umar harta itu ditekan untuk diputar Ayo diputar diputar diputar Sehingga kemudian tekanan untuk konsumsi itu tidak sedemikian tinggi Kenapa? Hah, bukan harta kita kenapa? Baru muter gitu mau diambil sewaktu-waktu juga enggak bisa karena terikat akad lagi diputar. Tapi kalau simpanan kan sewaktu-waktu bisa diambil. Sewaktu-waktu bisa dibelanjakan. Itu yang kemudian membuat Abu Zar protes. Zakatnya memang sudah ditunaikan. Sampai kemudian dia menyitir ayat "Alladzina yaknizunadhahab walfiddah" itu orang-orang yang menimbun emas dan perak gitu. Meskipun pemahamannya Kata Utsman dan para Abu Dar salah. Orang yang menimbun itu maksudnya orang yang tidak memenuhi hak-haknya dengan zakat dan sedekahnya. Orang-orang itu sudah memenuhi haknya, tapi menurut Abu Dar belum gitu. Bersihilkan izinalladhi nayaknizunat dah babul fadhah bima kawin minarin tukwa bihat jibahuhum wajunu buhum yau malkiyamah. Beritakan kepada orang-orang yang menumpuk harta emas dan perak. Mereka akan disetrika dengan setrika api neraka yang menyita kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Protes di mana-mana. Abu Dhar keliling negeri untuk kemudian mengingatkan para pejabat dengan lisan yang tidak bisa berdusta dengan ungkapan-ungkapan spontan yang tidak bisa ditahan sendiri yang kemudian dipublish ke mana-mana. Dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud pernah mengkritik Abu Dhar. Engkau salah, adab menasihati penguasa bukan begitu caranya. Gitu. Harusnya kamu temui dia bicara secara pribadi, kamu sampaikan. Dan tugas menasihati sudah selesai sampai di situ. Perkara dia menerima atau tidak bukan lagi urusanmu. Tapi Abu Dzar kan orangnya tidak bisa begitu. Ya, ungkapannya spontan mendeklar di tengah umat dia juga akan ngomong begitu. Enggak bisa dia di dalam ruangan ngomong begini, di luar ngomong lain itu enggak bisa. Dia akan ngomong yang sama, ungkapan-ungkapan yang spontan semacam itu. Sampai ketika kemudian dirasa mengganggu di Syam, Muawiyah menulis surat kepada Utsman untuk memanggil Abu Dar. Akhirnya Abu Dar oleh Utsman dipanggil untuk hadir ke Madinah. Abu Dar taat. Dia datang ke Madinah menemui Utsman kemudian kamu tinggallah di sini saja bersamaku dan ingatkanlah selalu aku. Jadi akadnya sudah jelas. Kamu tinggallah di sini saja bersama aku kata Utsman dan selalu ingatkanlah aku. Memang diposisikan sebagai balance di Madinah itu yang namanya Abu Dar Al-Ghifari. Perkara kemudian protesnya protesnya protesnya semakin banyak lagi apalagi dari keluarga banding Umayyah. Benua Umayyah itu nggak bisa hidup hidup susah. Memang sejak zaman Jahiliyah di Mekah yang namanya keluarga Marwan, keluarga Utsman dan lain sebagainya itu semuanya orang kaya. Di masa Umar bin Khattab mereka merasakan hidup itu terasa berat. Ketika kemudian Utsman yang memegang khilafah mereka merasa longgar dan kemudian gaya hidup gaya hidup lama mereka muncul kembali punya budak sampai ribuan. Antum bayangkan Humus Afrika Dari seperlima zakat dari Afrika Itu datang di masa Utsman dengan nilai berapa? 5 juta dinar Itu dibeli Sama Marwan bin Hakam Antum bayangkan kekayaannya kayak apa? 5 juta dinar 5 juta kalikan 1,5 juta 5 juta kalikan 1,5 juta terus sudah triliun. Itu kaum Afrika dibeli kontan sama Marwan bin Hakam. Artinya ya orang punya kekayaan segitu dipaksa bergaya hidup. Maksudnya kita memahami agar agar agar kita kemudian adil memandang ya. Memang tidak semua manusia di dunia ini bisa seperti Umar bin Khattab Punya kekayaan yang 7,5 triliun saja bisa bayar kontan kok disuruh makan roti kering dengan garam gitu. Artinya kita memahami dari sisi itu juga, dan itu juga menjadi perhatian dari Abu Dar Al Ghifari yang kemudian melakukan protes-protes tertentu gitu. di Madinah. Tekanan kemudian dari Bani Umayyah dan masyarakat kepada Utsman seremikian tinggi, Abu Dar, oke lah apa yang dia katakan benar, tapi nyakitin hati, menimbulkan syak wasangka yang miskin-miskin jadi dengki kepada kami. Padahal kami sudah tunaikan hak kami dengan zakat, dengan sedekah Tapi dia membuat orang miskin jadi resah Orang kaya tidak tenang Ini apa yang diambil oleh Utsman, Kebijakannya adalah Abu Dhar mohon untuk menyingkir terlebih dahulu ke Rabzah Di Rabzah itu ya, Kalau bahasa kita eksil peng, Pengucilan Sebenarnya, tetapi kemudian Utsman memperlakukan Abu Dar dengan sangat hormat Tetap, begitu Dan Abu Dar mentaati Utsman Juga dengan sangat takdim Ini sudah Sudah apa namanya Saya kira ini sudah ada di dalam Nubuat pada diri Rasulullah SAW Ketika satu hari Abu Dar itu ikut perang tabuk Dia ketinggalan Ketinggalannya bukan karena apa-apa Bukan karena berangkatnya belakangan Memang kendaraannya lambat Jadi Abu Dhar itu naik bagal Yang lain naik, naik kuda dan onta Pelan-pelan Speednya maksimum itu Separohnya speed maksimum yang lain gitu. Nah kemudian ketika Sampai Rasulullah pada satu satu tempat di, di dekat tabuk itu sudah beristirahat Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah ada orang di kejauhan Jalannya pelan sekali Bawa bagal begitu Kata Rasulullah semoga itu Abu Dhar Gitu begitu dekat begitu dekat benar demi Allah dia Abu Dharr gitu maka kemudian Rasulullah mengatakan rahimallahu abdur semoga Allah menyayangi Abu Dharr kenapa karena dia berislam sendiri dia berangkat sendiri berjalan sendiri mati sendiri dibangkitkan sendiri semuanya sendiri berislam dulu sendiri dari antara kaumnya kemudian dia mengislamkan kaumnya baru begitu. Kemudian berangkat sendiri, berjalan sendiri gitu. Mati nanti sendiri, dibangkitkan juga sendiri. Dan matinya di Rabdah. Sendiri. Ditemani hanya oleh kemudian ketika itu istrinya, dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa ketika Abu Dzar mati. Akhirnya kemudian sama istrinya diseret tubuhnya ke jalan. Untunglah, ya, kata rulah ya, bukan untunglah. Tapi ketika itu kemudian lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan kawan-kawannya dalam satu perjalanan dan murid-muridnya dalam satu perjalanan. Ketika sampai di situ dia, masya Allah, ini Abdullah, ini sahabat Rasulullah. Gitu. Kemudian ibnu Mas'ud mengatakan, sadakah sadikel masduq benarlah orang yang benar laki dibenarkan itu. Siapa maksudnya? Ar-Rasulullah. Sadaqa as-sadiqul Benarlah orang yang benar lagi dibenarkan itu bahwa Abu Dzar ini akan mati sendiri dan dibangkitkan sendiri. Maka hari itu kemudian Dimandikan, mandikan di kafani, disalatkan dan dikuburkan oleh Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Nah, ini sesuatu yang kemudian eh uh, menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua karakter itu mendapatkan tempat di dalam dakwah Islam. Semua sifat mendapatkan tempat di dalam dakwah Islam. Pemahaman-pemahaman kita terhadap karakter-karakter tadi, seperti Umar memahami Utsman gitu ya, masuk aja, gak usah ikut-ikut. begitu. Di dalam dangau tadi, itu memberikan pemahaman kepada kita, ketika kita beruhuah, ketika kita bersaudara, kita tidak bisa membujuk, memaksa saudara kita untuk mengikuti, Karakter-karakter hidup yang kita yakini. Kita mau sederhana, monggo. Jadikan itu teladan. Jangan jangan dipaksa orang lain untuk seperti kita gaya hidupnya. Kecuali Anda berkuasa atas mereka seperti Umar. Jadi Umar itu, antum perhatikan, yang banyak diatur itu pejabatnya. Yang banyak ditekan itu pejabatnya. Sementara rakyat jelata, enggak gitu-gitu amat. Jadi atas orang-orang yang berkuasa, Umar sedemikian kerasnya cuali itu tadi kita berkuasa tapi gaya hidup gaya hidup semacam itu dan sebagainya kita tidak bisa memaksakan begitu kita tidak bisa memaksakan mungkin hanya bisa menasihati satu saat jangan berlebihan mungkin bisa menasihati satu saat eh, jangan keterlaluan dan lain sebagainya mungkin bisa mengatakan satu saat beli motor atau kemudian eh, makan siang di Long 65 ribu, nyumbang Palestina 10 ribu, nyambung tak sih? Cuma ngomong gitu boleh gitu. Makan makan siang 65 ribu, nyumbang Palestina 10 ribu, nyambung tak sih? Gitu. Mungkin kita bisa ngomong begitu, tapi kita tidak bisa memaksakan tadi. Dan sekali lagi masing-masing punya karakter yang kemudian dengan karakternya mereka memiliki kemuliaannya sendiri-sendiri. Jadi -sendiri, ya, antara Sahabat-sahabat Rasulullah Sallam yang paling dekat sekalipun mereka berbeda-beda memiliki kecenderungannya masing-masing gitu, dan Rasulullah mengapresiasi mereka dengan dengan sangat sangat baik luar biasa. Ada yang mengatakan kenapa Umar, Utsman dan Ali itu harus terbunuh sementara Rasulullah dan Abu Bakar tidak. Ada yang usil menjawab agar tempat mereka di surga sederajat begitu jadi yang nyusul kemudian itu, karena kemudian untuk untuk menyusul derajat yang lebih ya, tinggi itu, kemudian memang harus memerlukan terbunuh kita lihat, semakin berat dari Abu Bakar, wafat dengan damai cuma sakit, Rasulullah juga cuma sakit sebentar Abu Bakar sakitnya agak lebih lama dikit gitu. kemudian Umar itu terbunuh tapi juga cuma terbunuh dan tiga hari, selesai gitu Utsman itu sebelum terbunuh dikepung dulu sampai beliau tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mengapa-ngapain selama beberapa hari. Padahal sumur rumah siapa yang beli? Utsman. Yang mewakafkan untuk kaum muslimin gitu. Padahal Madinah pernah kelaparan 700 ekor unta plus semua muatannya dari Utsman dibagikan, enggak dijual. Tapi beliau sampai kelaparan di akhir hayatnya. Sampai kemudian beliau ketika apa namanya? Uh, Tertidur sejenak di siang hari menjelang wafatnya itu Utsman, gitu ya, mimpi Rasulullah Abu Bakar dan Umar sedang duduk menikmati hidangan, kemudian mengatakan kepada Utsman, Utsman, sore ini berbukalah bersama kami. Dan benar sore itu dia terbunuh, begitu. Ali bin Abi Thalib, lebih berat lagi, gitu ya. Utsman masih masa damainya panjang, baru di akhir kemudian terjadi pemberontakan, kemudian beliau dikucilkan. Tetapi Ali, sepanjang hidupnya yang dihadapi adalah pembangkangan, pemberontakan dan kedaliman, kedaliman terhadap dirinya, gitu. Sampai kemudian juga akhirnya beliau dibunuh. Ketika dibunuh sedang salat subuh dan wallahualam ada satu riwayat yang menyatakan ketika darah bersimbah itu ya dia masih tetap sholat. Ketika selesai sholat dia tanya ini darah siapa? Gitu. Jadi yang dipukulkan sini, yang dipukul oleh Abdurrahman bin Mujammid itu bagian sini kemudian darahnya itu sampai ke jenggot. Gitu. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tahu siapa manusia paling celaka di dunia ini? Satu adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh, dua adalah orang yang memukul di sini kemudian darahnya sampai di sini. Ahli tidak tahu bahwa yang dimaksud orang yang memukul di sini, darahnya sampai di sini itu adalah orang yang kelak membunuhnya. Ya. Cuman dia dikatakan orang yang memukul di sini kemudian darahnya sampai di sini gitu. Artinya ya, kita bisa memahami itu semuanya bahwa kemudian mereka adalah radhiyallahu anhum wa raduan. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Kita menjaga lisan kita agar tidak sampai melecehkan salah seorang di antara mereka, kita menjaga lisan kita agar tidak sampai kemudian merendahkan salah seorang dari mereka. Mereka telah berlalu dengan amalnya dan doa kita adalah Rabbana firlana dzunubana waliihwana alladzina sabaquna bil iman wa la Wallahu alam bisawab. Jazakumullah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Heron kasir kepada Ustaz Salim Affilah yang telah memaparkan materinya pada kesempatan hari ini. Jangan kemana-mana, ada dua doorpes. Dan sebelum ke tanya jawab, ada sebuah pengumuman yang dan insyaallah untuk yang akan miss KRPH hari Kamis besok adalah Ustaz Fatan Fantastik dengan tema Multiple Intelligence melejitkan potensi kecerdasan anda. Dan kemudian untuk Sabtu besok, insyaallah akan kedatangan KRPH akan kedatangan tamu dari Ikadi Pusat Sekjen Kadipusat Jakarta Yaitu Ustadz Idris Abu Somad Dan kemudian untuk Hari Selasa Tanggal 21 akan diisi oleh Ustadzah Nunung Beliau adalah praktisi homeschooling Yang akan membahas Parenting dengan tema Mendidik anak mencintai Al-Quran Dan insya Allah bagi peserta Yang akan mengikuti Daurah Tafid silakan mempersiapkan dirinya Di ruang A Pukul 9 bersama Ustadz Hartanto Asaryono LC Beliau adalah Sekretaris Muntada Ahlil Quran Jakarta Direktur Pusat Pendidikan Al-Quran Al-Mahir Jakarta dan Solo e, Baik bagi teman-teman suanya Yang akan menanyakan seputar apa yang telah disampaikan tadi Tafadol, Tafadol Mas Ada yang mau langsung? tanya langsung dulu aja pak terima kasih langsung saja apabila terjadi perbedaan karakter dengan istri saya atau istri dengan suami itu bagaimana mencikapinya kebetulan ada beberapa hal yang uh, saya ketika istri saya berbuat seperti ini kok saya masih kurang serg seperti itu terima kasih Baik. Katanya kecocokan tidak selalu sama rumusnya. Ada dua sungai bertemu menjadi satu mengalir ke samudra, itu namanya kesamaan. Ada lautan yang tenang bertemu dengan angin yang bergelora menghasilkan badai. Itu namanya sinergi Semoga badainya badai kebajikan gitu. Ada Api yang panas Ketemu Yang dingin Jadinya hangat Itu namanya Keseimbangan Jadi rumusnya beda-beda Semuanya bisa-bisa saja cocok Karena itu kecocokan tidak selalu sama rumusnya Eh, yang terpenting kemudian ada Pemahaman-pemahaman kita terhadap Budaya-budaya tertentu yang eh, Mungkin menjadi latar belakang Baik itu budaya keluarga Ataupun budaya suku Gitu. Awal-awal menikah Istri saya misalnya masih Masih Kadang-kadang eh, Mengatai dengan, dengan bahasa Alangawi bentukmu gitu misalnya gitu. <tner> Tetapi apa namanya ya? Ya difahami saja. Itu di sana sudah yang paling halus, begitu. <tner> Jadi uh, itu itu artinya apa namanya pemahaman pemahaman kita. Dia sudah berupaya, dia sudah berupaya untuk kemudian mengubah itu sedikit demi sedikit. Sekarang kalau di Ngawi istri saya sudah dianggap orang Jogja gitu. Sudah saya kayak halusnya begitu, gitu. Di saling mensibukakan satu sama lain. Saya yang kadang-kadang sekarang agak agak streng kalau ngomong gitu ya, sudah keluar Jawa Timurnya begitu. Ini ini saya kira pemahaman-pemahaman semacam itu diperlukan. Artinya masing-masing orang berbeda. Anda bayangkan Rasulullah itu bersabar dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Masing-masing berbeda Kalau Rasulullah mengatakan sesuatu Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, Engkau benar ya Rasulullah Umar mengatakan Apakah tidak ada Kritis kan begitu <laughs> Jadi ketika misalnya perjanjian Hudebiya Abu Bakar Oke-oke okay -okay saja Umar mengatakan Bukankah kita ini muslim Benar Bukankah mereka kafir Iya, kalau kita mati masuk surga Iya, kalau mereka mati masuk neraka Iya, kenapa kita memberikan Kehinaan kepada agama kita ya Rasulullah Difahami juga kan Yang satu mengatakan Saudakda ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah Yang satu mengatakan, kenapa kita memberikan Kehinaan pada agama kita ya Rasulullah Yang satu cuma senyum Senyum, diam gitu Yang satu Ya ceria-ceria saja gak, Kayak gak ada persoalan begitu Empat sahabat Rasulullah yang paling dekat itu kan begitu Satu riwayat Yang lucu itu Hasan memang tidak sampai sahih Tapi patut menjadi hundungan bagi kita Ketika kemudian sama-sama makan kurma Berempat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman Berlima Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Makan kurma bareng-bareng Ali itu karena suka bercanda itu ya nah, Tiap kali makan Bijinya gak diletakkan di depannya Tapi diletakkan di depan Rasulullah gitu Ketika selesai semuanya makan? Apa kata Ali? Rasulullah makannya banyak sekali ya, gitu. Apa kata Rasulullah? Lo, apakah Ali dimakan sekalian dengan bijinya? Apakah Ali memakan kurma sekalian dengan bijinya, gitu? Reaksinya juga, gitu ya. Anda bisa perhatikan, Abu Bakar cuma diam, gitu ya, tanpa ekspresi seolah gitu. Umar, Umar itu kalau tertawa sampai kemudian punggungnya menyentuh tanah gitu ya, kakinya bergerak-gerak gitu. Ya. ya, itu terjadi misalnya ketika ketika Hindun binti Utbah dibaiat oleh Rasulullah masuk Islam. Jadi Hindun itu dibaiat oleh Rasulullah untuk tidak membunuh anak. Kata Hindun, "Ya Rasulullah, Dulu kami yang membesarkan, kalianlah yang membunuh anak kami. Gitu. Di bayat itu masih banyak protesnya begitu. Kemudian untuk tidak mencuri, ya Rasulullah Abu Sufyan suamiku tuh pelit. Bolehkah aku ambil dari kantongnya begitu, tanpa izinnya gitu. Umar itu dengar itu ketawa begitu, sampai kemudian gitu ya. Dalam riwayat itu disebutkan tubuhnya terbaring, tertawa terbahah bah, dan anggota badannya bergerak-gerakan makhluk gitu. Ekspresinya seperti itu. Usman dengar kayak gitu paling senyum sambil lirik-lirik begitu kan Ya Masing-masing begitu Artinya Ya sesuaikan begitu Meskipun ada langgam-langgam tertentu yang kadang memang penyesuaian itu butuh waktu Tidak ada masalah begitu Ketika kita sudah memaklumi Begini Situasi prinsipnya Situasi tidak lebih penting daripada hubungan Itu prinsip yang harus anda pegang anda punya pertemanan, persahabatan, apalagi hubungan suami istri Situasi itu tidak lebih penting daripada hubungan Itu prinsip Pada situasi tertentu Mungkin ada tindakan perilakunya yang mempermalukan kita gitu ya. Situasi itu tidak lebih penting dari hubungan Situasi itu hanya berjalan waktu itu saja Hubungan kita kita niatkan insyaallah dunia akhirat Maka hubungan kita lebih penting daripada situasi Gitu Ada kemudian misalnya ketika kita ngobrol dengan teman istri, saya, istri kita mengucapkan sesuatu yang kemudian menurut kita memalukan ah gitu ya jangan berlepas diri di situ gitu kemudian gak kenal loh saya gak kenal loh dengan dia gitu. <laughs> kan gak nyambung gitu ya jelaslah kenal gitu, gitu. artinya kalau kemudian ada teman berlaku memalukan di depan orang lain kemudian kita seolah-olah tidak mengenalnya begitu ingat Hubungan itu lebih penting daripada situasi. Situasi itu hanya beberapa detik waktunya. Kalaupun masuk ke memori orang, cuman masuk STM, short term memory. Tenang aja, nggak bakalan lama diinget-inget kita. Perkali itu membangunkan kesan kepada orang lain. Shalallahu alaihi Soal kesan itu bisa dibangun. Image itu, citra itu bisa dibangun. Dan image biasanya sangat berpengaruh dalam pemilu sekarang. Begitu. Politik primordial sudah kalah dengan politik citra Ini ada pertanyaan Perbudakan dalam Islam bagaimana hukumnya? Apakah sudah dihapuskan? Dan kalau sudah di masa siapa? Perbudakan itu konsekuensi dari sebuah konfrontasi Perang Hukum internasional ketika Islam datang Itu mengakui perbudakan sebagai sebuah konsekuensi dari perang Maka kemudian Islam Berada di sana Memberikan tempat bagi perbudakan itu Untuk apa? Untuk kemudian Sedikit demi sedikit Menghapusnya gitu. Tetapi nanti Ketika kemudian Terjadi peperangan barangkali Ada kemungkinan juga Perbudakan akan ada lagi Itu bukan sesuatu yang masalah Artinya Kalaupun sampai ada lagi Sudah ada aturannya Enak kok Kalaupun sampai ada lagi Sudah ada aturannya Enteng urusannya Begitu dan aturannya itu kemudian Tentang budak itu Yang mengatakan Hak kita tentang budak itu Cuma dua di dalam Al-Quran Al-Karim Tetapi yang mengatakan bahwa kita harus Membedakan, kita harus Berjuang untuk membebaskan budak Sebagai ikop atas sumpah misalnya Sebagai ikop atas dihar misalnya Sebagai berbagai macam hal lainnya Yang mengatakan kita Kita akan membebaskan budak itu Ada enam atau tujuh Ayat yang kemudian memerintahkan kita berlaku baik kepada budak Itu lebih banyak lagi Artinya Eksistensinya itu diakui Cuman anda bisa perhatikan yang namanya Abdurrahman bin Auf Yang sekali infak 80 miliar itu Sekali tepuk 80 miliar begitu Itu Kalau duduk bersama para budaknya Tidak bisa dibedakan yang mana tuannya yang mana budaknya Nabi Abdurrahman bin Auf itu kalau duduk bersama para budaknya enggak bisa dibedakan mana tuan mana budak gitu. Betapa kesetaraannya luar biasa. Di masa Umar misalnya para budak itu diberi regulasi. Apa regulasinya di masa Umar budak itu diberikan jam kerja di luar jam kerja untuk mentaati tuannya setiap hari sekian jam untuk apa? bekerja di pasar, berdagang untuk mengumpulkan uang agar bisa menebus dirinya jadi bebas. Sampai seperti itu. Artinya, kalaupun toh besok sampai ada lagi, kita sudah punya aturan aturannya, Kita sudah punya tentang hukum-hukumnya. Tidak ada masalah. Pada realitanya, sekarang ada enggak? Ada orang yang merasa sudah membeli budak. Anda tahu, banyak PJTKI, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia itu, khususnya yang menyalurkan tenaga kerja ke Timur Tengah, saya sudah dengar banyak yang tidak beres. Tidak beresnya apa? Akadnya adalah menjual budak kepada para tuan di Timur Tengah, yang kemudian menjadi pembenaran bagi para tuan itu untuk memperlakukan diapain aja gitu. Kenapa? Karena mereka memang sudah merasa saya itu beli, bayarnya tinggi sekali. Yang itu dimakan oleh para agennya. Itu bayarnya tinggi sekali. Mereka merasa saya itu sudah menghabiskan hampir seperti garta saya untuk membeli kamu gitu. Jadi memang terjadi yang semacam itu Bukan budak tapi dijual sebagai budak gitu. Orang timur tengah itu Kalau cuman kenal TKI Merasa Indonesia itu pasti gersang Panas, gak ada air, gak ada apa-apa ya Kok bisa begitu Lanyatannya sampai cari makannya ke sini Begitu begitu lihat Indonesia kesimpulannya satu oh kalian ini kurang bersyukur kepada Allah semoga taat nah ini jawaban tentang budak pertanyaan yang lain apakah bisnis MLM MLM merupakan bisnis yang bisa dikatakan halal atau jauh dari riba gitu ya Karena jika dilihat dan dipelajari Bisnis ini bisa mendukung dakwah dalam bidang finansial Prinsipnya sebenarnya Kalau anda bisa memotong jalur distribusi se Sedekat mungkin Anda memberikan keuntungan yang lebih besar Untuk kaum muslimin dan diri anda Kalau saya kok begitu Jadi multilevel itu kan memperpanjang Jalur distribusi Yang kurang saya suka dari MLM pertama itu, memperpanjang jalur distribusi sehingga kemudian satu barang gitu ya, yang seharusnya bisa diperoleh konsumen dengan harta yang harga yang jauh lebih murah, itu jadi mahal. Apalagi kalau MLM tapi barangnya tidak jelas dan kemudian tidak logis. Dari jualannya yang senilai sekian, kok bonusnya jadi sekian? sesudah didatangi itu ternyata berbahaya juga begitu didatangi diprospek macam-macam itu berbahaya begitu. Karena kemudian nanti diklaim Salim aja ikut. Ikut apa? Ikut mendengarkan presentasi begitu. Repot gitu. Indah MLM saya kira ya monggo saja asal kemudian barangnya jelas, akadnya jelas, jualannya jelas, memang bermanfaat, lainat monggo. Cuman kalau saya lebih senang kalau bisa memotong jalur distribusi sehingga kemudian lebih cepat sampai ke konsumen dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, why not kita? Kenapa tidak? Gitu. Itu bertentangan dengan men, bertentangan dengan kaedah MLM berarti ya. Gitu. Semakin panjang semakin bagus kan kalau MLM gitu. Dan kalau saya kok senang semakin pendek semakin bagus dan kemudian creative industries itu tidak tidak harus jualan barang dengan rantai yang panjang anda bisa jualan banyak hal dengan rantai-rantai pendek yang kemudian semakin mengoptimalkan uh, mengoptimalkan produk begitu dan meningkatkan nilai guna barang atau jasa uh, ini sebut merk ya Keling. <laughs> uh, pada dua ini saya masih melihat produknya real, lumayan produknya real, artinya dijual dengan kemanfaatan-kemanfaat tertentu yang uh, banyak yang sudah terbukti secara medis, Tafadal, ini ini kalau menghadirkan kemaslatan yang banyak silahkan, tidak ada masalah. Yang bermasalah sekali lagi kalau barangnya tidak jelas, gitu ya, barangnya tidak jelas, kemudian melakukan klaim-klaim tertentu, apalagi untuk daftar registrasinya biayanya sangat tinggi. Eh, saya khawatir itu cuman kamuflase dari sebuah money game, gitu ya. Di, daftar, bayar dua ratus ribu, applyn teratas. Dapat dua ribu juga kita dari seorang muta. Itu mani game namanya, harisan berantai aja kan? Yang bawah ngumpulin duit buat yang atas. Nah, kalau sudah mentok pada satu titik nggak dapat apa-apa kan? Yang bawah kalau liman, kalau liman. Ada yang mengatasnamakan status-status tertentu, ulama-ulama tertentu, kemudian dijual gitu ya sampai pada satu titik pembantu rumah tangga ikut gitu dan lain sebagainya, pembantu rumah tangga itu mau cari downline kemana masa juraganya pak, mau enggak jadi downline saya enggak nyambung hindari lah yang begitu saya kok lebih suka yang real-real saja begitu ya e, bisnis-bisnis tertentu yang kemudian saya kira e, masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan insyaallah kalau kita punya kesungguhan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan bukakan jalan. Tadi pagi baru reng-reng mikir, oh iya ya. Hajar itu kan sudah ngerti. Kalau dia bolak-balik sofa dan marwah itu enggak ada air begitu. Hajar itu bolak-balik ke sofa, ke marwah tujuh kali begitu. Itu kan sudah ngerti. Itu bukan air. Itu fatamorgana begitu. Dia sudah ngerti. Cuma apa sih yang dilakukan Hajar? Yang dilakukan itu menunjukkan kesungguhan itu aja menunjukkan kesungguhan kalau kita menunjukkan kesungguhan insya Allah akan berikan kepada kita keajaiban-keajaiban dan hajar memberikan itu hajar diberikan itu dalam bentuk zam-zam begitu ini ini menjadi asas bagi kita tentang iman kepada Allah Swt sudah ngerti kalau begini terus ini ya nggak bakal dapat air mau oh, nggak ada air memang di situ gitu ya cuman harapan kepada Allah tetap begitu ya dan dia ingin menunjukkan jatiyah kesungguhan dan jihadnya kesungguh sungguhannya Untuk meraih apa yang ada Di sana Allah Alhamdulillah Mungkin masih ada lagi Baik session kedua Ada yang mau tanyakan lagi Cukup ya Ya, Ini ustaz ada dua doorpress Cukup tebal bukunya Dari Hasan Albana Beliau penulisnya Yaitu wasiat Qur'ani Aktivis Haruka Mungkin ustaz bisa Ngasih ke teman-teman Pertanyaan atau gimana? Ah Biasanya kalau Ustadz ngasih Yang datang pertama <laughs> Seperti itu Tapi kalau saya nanti kasih pertanyaan Buat siapa aja yang, yang cepat Pertanyaannya adalah Siap-siap oh, ya Siapa nama Beberapa telah disebutkan di awal Baik dari moderator maupun Ustadznya Siapa nama asli dari Abu Jara Al-Ghivari Dan dari mana asalnya Dan siapa Paman Rasul yang mendiplomasi atau me mengambil beliau untuk dikeluarkan dari apa dari apa tawanan ada tiga pertanyaan ya silakan oh ya betul sekali Ya, karena anda betul saya juga kasih hadiahnya kepada Antum dan Antum juga tadi sudah datang agak pagi, oh pagi sekali, lumayan gitu Jadi anda berhak mendapatkan buku ini Ya, Tafadol Selanjutnya mungkin untuk yang kedua adalah Mungkin saya kasih ke Ahwat ya, karena iwahnya sudah gitu, gantian Mungkin kasih ke mbaknya yang datang awal tadi gitu. Uh, Baik ya, uh, cukup sekian Gak tahu isinya apa itu oh dibuka aja mudah-mudahan isinya seperti uh, seperti tema pada kesempatan hari ini. Dan segitu aja dari dari kami. Intinya mudah-mudahan teman-teman apa teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan mampu menjadi tokoh ya. Tokoh-tokoh gerakan hidup sederhana itu karena sekarang jangan, jarang sekali untuk menemukan sosok-sosok seperti Abu Jar Al-Gifari seperti yang pernah saya ikuti di daerahnya beliau Ustaz Salim. Beda tokoh dengan pemimpin. Tokoh itu merupakan sebuah hal yang alami tidak terciptakan terbentuk dengan sendirinya tidak ada kamuflase di sana tapi kalau pemimpin itu beliau itu terciptakan dan memang diciptakan gitu kalau tokoh itu apa ya karismatik terlahir secara alami yaitu ada penilaian dari masyarakat segala macam iya ada pesan singkat jangan kemana-mana setelah ini akan ada SG yang mengikuti SK yang nggak ada waktu di luar untuk acara yang lebih penting lagi ada SK pertama Ustadz Hartanto e, SK-nya gratis di sini beliau dari Solo itu ya dan apa lagi? Oke. Okay. sendiri aja Iya, <laughs> <laughs> jadi ada ada ikon yang umum, ada ikon yang khusus kalau khusus itu nanti di ruang setelah SG ada daurah training motivasi pertama Ustadz Hartanto yang peserta kemarin habis ngikuti tes seleksi tapi yang untuk umum ini dan gratis ada SG setelah ke air ini ada SG bersama beliau, lebih ke motivasi segala macamnya itu ya, silakan aja diikuti karena uh, sangat langka oh. acara ini keren banget deh, insya Allah gitu dan mungkin hari ini liburan ya, liburan pastinya teman-teman yang mempunyai halakoh ataupun penglikoh, telah ditinggalkan oleh merobinya atau merobinya, bagi yang mempunyai halakoh uh, Jangan, enggak usah bingung, enggak usah khawatir, ngikutin aja di KRPH, karena KRPH adalah kajian rutin pengganti halakoh Ya, dari kami, Forum Studian Dawes Mardia, tunggu acara, acara selanjutnya di Ramadan menunggu Anda yaitu back to masjid mengembalikan ke jalan Islam lewat masjid. Masjid ada beberapa agenda juga. Gitu aja dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rid dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda, sahabat MK Forum Studi dan Dakwah Masjid Mardiah Kampus UGM mengadakan acara kajian rutin pagi hari, dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dari pukul 6.30 hingga 8.30, bertempat di Masjid Mardiah Kampus UGM selama bulan Juli hingga Agustus 2009, dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain Ustadz Salim Afila, Ustadz Syatori Abdurrahman, um, Ustadz Profesor Dr. Yunhar Illyas. Ustad Fathan Fatastik serta ada Ustazah Azriwidiarti, Ustazah Mimi Rahmasari dan masih banyak lagi Ustad dan Ustazah yang akan mengisi acara tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Takmir Masjid Marliyah Kampus UGM Jalan Kesehatan 1 Kampus UGM, Skip Utara Yogyakarta. Telepon di 0274 514649.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 Ustadz Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Ustadz Fatan Fatastik, serta ada Ustazah Azri Bindiarti, Ustazah Mimirah Masari, dan masih banyak lagi Ustadz dan Ustazah yang akan mengisi acara tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Takmir Masjid Mardiah Kampus UGM, Jalan Kesehatan 1 Kampus UGM, Skip Utara, Yogyakarta. Telepon di 0274 514 -649.